Assalamualaikum Saudarluun Berita Pagi edisi hari ini, Rabu 14 Maret 2018 dibacakan Ardian Pengukuran tanah untuk jalan tol Aceh sudah tuntas. Polda Sumatera Utara tangkap oknum Polda Aceh terkait penggelapan 18 unit mobil. KPP Melabuh buru penunggak pajak dengan total Rp15 miliar. Rupiah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Zarlun Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional atau Kantor BPN Aceh menyatakan tanah masyarakat untuk pengadaan proyek jalan tol Aceh khusus ruas Banda Aceh Sigli seluas 853 hektar atau 74,203 km di 10 kecamatan dan 78 desa di kawasan Aceh Besar dan Pidi sudah selesai diukur. Saat ini sedang menunggu hasil verifikasi tanah dari Satker B Kanwil BPN Aceh. Kepala BPN Aceh Nurul Bahri mengatakan tahapan program pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Aceh Ruas Banda Aceh Sigli sekarang sudah memasuki tahap verifikasi tanah masyarakat yang terkena ruas Jalan Tol untuk Ruas Banda Aceh Sigli. Dalam pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol, pihaknya membentuk dua satuan tugas yaitu A dan B. Pengukuran yang dilaksanakan Satgas B sudah selesai dan kini masuk tahap berikutnya yaitu memverifikasi tanah masyarakat yang telah diukur Satgas A dengan cara mengambil data kepemilikan tanah. Dari hasil pengukuran yang telah dilaksanakan Satgas A itu, ada sekitar 3.250 bidang tanah yang terkena jalur jalan tol Banda Aceh Sigli. Selesai verifikasi dilanjutkan dengan mengumumkan tanah masyarakat yang terkena jalur tol kepada publik untuk diketahui publik. Jika ada komplain, maka masa tenggang waktu gugatan tanah diberikan 14 hari kerja. Jika tidak ada komplain, maka bidang tanah yang tak ada sanggahan tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar yang siap dibayar. Sudarlun Polda, Sumatera Utara, menangkap dua oknum polisi terkait kasus penipuan dan penggelapan mobil yang diduga dilakukan sosialita Kota Medan, Nova Zain. Kedua oknum itu bertugas di Polda Aceh dan Polres Sedang Begadai, Sumatera Utara. Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara Kombes Andrian mengatakan kedua oknum polisi yang ditangkap terkait penggelapan mobil, yaitu Andika bertugas di bidang propam Polda Aceh, dan Norman Oknum Polres sedang begadai Andika dituduh sebagai kaki tangan Novazen yang bertugas menyalurkan mobil hasil kejahatan ke Aceh. Andika ditangkap di bandar Aceh. Ia terindikasi telah menyalurkan 18 unit mobil ke wilayah Aceh. Mobil yang diterima Andika kemudian dijual dengan bantuan Norman dan kedua tersangka lainnya yang juga telah ditangkap, yakni Jeffrey dan Dedi Aceh. Ketiga tersangka ini mendapat komisi mulai 15 juta hingga Rp3 juta. Sudahlun kantor pelayanan pajak KPP Pratama Melabu Aceh Barat terus memburu wajib pajak yang menunggak tagihan pajak yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Kepala KPP Pratama Melabo Indra Priyadi mengatakan tunggakan wajib pajak yang belum dilunasi sekitar 15 miliar rupiah lebih untuk tiga kabupaten yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagantaraya. Jumlah sebanyak itu tertunggak sejak tahun 2017. Menurutnya rata-rata penunggak pajak dalam jumlah besar itu terdiri atas pelaku usaha seperti perusahaan perkebunan, pebisnis, dan wajib pajak pribadi. Pihaknya terus menagih tunggakan kepada wajib pajak yang belum lunasi melalui seksi penagihan. Terhadap wajib pajak yang membandel, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya. Namun Indra priadi mengatakan pihaknya belum menyeret mereka kerana pidana. Sebab diantara penunggak pajak masih ada yang bersedia melunasi kewajiban mereka meski dengan menyicil. Dalun warga desa Tupuk Tunong, Jempa Biren, selasa kemarin berhasil menangkap dua ekor ular piton yang panjangnya masing-masing 5 meter dengan lingkar badan nyaris sebesar pohon pinang. Informasi yang diperoleh saat itu Usman 52 tahun dan Muslim 40 tahun, keduanya warga Tupuk Tunong membersihkan semak-semak serta membersihkan bagian bawah pohon rumbia di kebun milik Anwar. Saat itu mereka melihat ada lubang pada kawasan semak yang dibersihkan dan menduga ada ular bersembunyi di lubang tersebut. Setelah diteliti ada tiga lubang besar dan benar saja terlihat bulatan seperti ular. Kemudian warga berusaha menangkap tiga ekor ular tersebut. Dua ekor ular piton yang panjangnya lima meter berhasil ditangkap warga. Ada satu lubang lain berhasil melarikan diri hingga hilang di semak belukar. Kedua ekor ular tersebut telah diikat dan menjadi tontonan warga. Rencananya ular ini akan dimasukkan dalam crank yang besi. Beberapa warga mendekat dan memegang ular tersebut. Bahkan anak-anak juga berani mendekat karena mulut yang telah diikat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zarlun, penyidik Polsek Banda Sakti Loksmame telah memeriksa 4 saksi dalam kasus pencurian aset PDAM Tirta Monpasia Aceh Utara senilai setengah miliar rupiah yang diduga dilakukan oknum SAPAM perusahaan tersebut. Penyidik juga terus melakukan penyidikan apakah ada tersangka baru yang terlibat. Sebelumnya diberitakan tim Polsek Banda Sakti membekuk seorang satpam PDAM Tirta Monpasia Aceh Utara atas dugaan mencuri aset perusahaan tempat ia bekerja dengan nilai setengah miliar rupiah lebih. Satpam yang ditangkap berinisial R, 34 tahun, warga Banda Sakti Loksmawe. Polisi juga meringkus penadahnya berinisial S, 39 tahun, penduduk Cunda, Muara 2, kota Loksmawe. Barang bukti yang disita dari penada berupa uang tunai Rp60 juta, rupiah, ratusan keran air, dan ratusan meteran air. Sedangkan dari tersangka pencuri, polisi menyita sejumlah alat elektronik, senapan angin, cincin emas, dan lainnya. Barang bukti tersebut diduga dibeli dari hasil penjualan barang curian. Kapolosek Bandar Sakti Ibtu Arief Sukmoibowo mengatakan saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini adalah pemegang kunci gudang PDAM dan pejabat PDAM selaku pelapor. Penyidik juga memeriksa saksi mahkota yakni tersangka penadah untuk saksi dalam kasus pencurian serta saksi kasus pencurian untuk keterlibatan sang penadah. Darulun Personik Opsional Satuan Narkoba Polres Aceh Besar meringkus satu pengedar sabu-sabu serta empat calon pembeli barang terlarang di Gampung Lam Tamot Kecamatan Lembah Selawa, Aceh Besar Senin malam kemarin sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Polisi ikut menyita 58 paket kecil sabu yang telah dibungkus plastik bening seberat 9,52 gram. Kasat Narkoba Polres Aceh Besar Ibtu Yusra Aprila mengatakan kelima tersangka, satu pengedar sabu dan empat calon pembeli ditangkap saat akan melakukan transaksi di sebuah gubuk dalam kebun di Gampung Lam Tamod. Polisi ikut menyita 58 paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening seberat 9,52 gram. Ibtu Yusra mengatakan 58 paket kecil sabu yang dijual seharga Rp300.000 per paket itu berinisial CA 31 tahun, warga Kecamatan Lembah, Selawah. Ia merupakan bandar sabu yang paling dicari selama ini oleh polisi, sehingga nama dan foto tersangka dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Aceh Besar. Lalu empat calon pembeli yang ikut ditangkap saat itu masing-masing ZI 28 tahun, TR 20 tahun, JU 41 tahun, dan MU 39 tahun. Seluruh tersangka itu berasal dari kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Kini kelima tersangka telah diamankan di Mapolres, Aceh Besar. Darlun Tim Irwandi Aceh Raya atau Tiara membongkar aksi calon pekerjaan yang dilakukan Oknum Serikat Pekerja Aceh Indonesia atau SPAI dengan meminta uang kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan. Aksi Oknum SPAI itu dinilai mencemarkan nama baik Tim Irwandi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ketua Tiara Irmansyah atau Nukman Piyeng menilai aksi Oknum SPAI mencemarkan nama Tim Irwandi karena mereka mencatut nama Irwandi. Bahkan sebagian diantaranya merupakan pendukung Irwandi Yusuf saat pilkada lalu. Mereka menjanjikan pekerjaan dan meminta uang. Masyarakat percaya karena selama ini mereka diketahui pendukung Irwandi. Padahal hal tersebut tindakan pribadi. Tiara merasa mereka telah mencemarkan nama tim Irwandi dan Irwandi Yusuf sendiri. Menanggapi keresahan masyarakat, Nukman dan anggotanya menelusuri keberadaan oknum yang meminta uang dengan imbalan pekerjaan. Senin kemarin Tiara bertemu dengan sejumlah oknum SPI yang selama ini menjanjikan pekerjaan. Setelah bertemu Tiara dan SPI membuat kesepakatan. Selain meminta maaf, SPI berjanji bersedia mengembalikan semua uang korban yang telah dikutip oleh oknum SPI. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaskian Berita Pagi di Surabaya 14 Maret 2018.